saatnya berita malam musik <SILENCIO> Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Medisi hari ini Minggu 16 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Jokowi resmikan Tol Tanjung Priok. Tokos perpat mobil terbakar. Bom tewaskan puluhan warga Suryah yang hendak dievakuasi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi AGM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom 6BFM. Garlun Presiden Jokowi Dodo Sabtu lalu melakukan persenian pengoperasian jalan tol akses ke Labuan Sanju Priuk, Jakarta Utara. Jokowi mengatakan jalan tol ini dalam rangka mempercepat aktivitas pelayanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priuk. Jokowi mengingatkan mengapa perlunya ada percepatan layanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priuk dikarenakan pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama yang kemudian akan disebar ke pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di Indonesia. Diketahui jalan tol akses Tanjung Priuk merupakan bagian dari ruas jalan tol lingkar luar yang memiliki total panjang 69,77 km dan merupakan bagian dari target pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km hingga tahun 2019. Jalan tol ini juga merupakan proyek strategis nasional yang tertuang dalam Perpres nomor 3 2016 di era Kabinet Kerja. Selain tersambung dengan JOR, jalan tol akses Tanjung Priok juga tersambung dengan jalan tol dalam kota dengan biaya konstruksi tersebut sebesar 4,1 triliun rupiah. Pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok merupakan salah satu proyek bantuan luar negeri melalui kerjasama pinjaman pemerintah Jepang melalui Jika. Sudah lontoko Fauzi Motor yang menjual spare part mobil dan sepeda motor di Jalan Merdeka Timur Lok Sumaui, Sabtu sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat terbakar. Akibatnya sebagian barang di dalam toko milik Azhar Kamil Hangus dan seorang pekerja patah tangan karena jatuh dari tangga saat berusaha keluar dari toko untuk menyelamatkan diri. Saat itu di lantai dua toko tersebut ada tiga pekerja yaitu Ziki, Adi, dan Zulheri. Sedangkan Azhar sedang membuat pembukuan di lantai bawah. Tiba-tiba api muncul di lantai 2 yang diduga akibat kosleting listrik di atap. Api langsung membesar hingga membakar barang-barang yang ada di lantai dua toko tersebut. Karena api terus membesar, masyarakat di sekitar pun mulai panik. Bahkan jalan di depan toko tersebut yang merupakan jalan keluar kota dari Loksmawe sempat macet. Tidak lama kemudian sebuah mobil pemadam kebakaran milik Pemko Loksmawe, Aceh Utara, PT Arun dan PT Pim tiba di lokasi. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan, sehingga tidak sampai membakar barang-barang di lantai satu. Sudarlon sedikitnya 75 orang meninggal dunia ketika sebuah bom mobil meledakan iring-iringan bus yang membawa penduduk dari sejumlah kota yang dikuasai pemerintah Suriah Bom itu memporak-porandakan bus-bus dan menyebabkan deretan mobil di lalap api. Sejumlah jenazah termasuk jasad anak-anak tampak berkelimpangan. Ledakan dilaporkan terjadi di Rashidin sebelah barat kota Aleppo yang dikuasai pemerintah Suriah sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa dipicu seorang pelaku yang menyertir sebuah minibus pengangkut pasokan bantuan dan meledakkan diri di dekat bus. Tidaknya ada 45 kantong jenazah di lokasi ledakan. Adapun regu penyelamat yang beroperasi di wilayah pemberontak mengatakan sedikitnya 100 orang meninggal dunia. Banyak pula yang mengalami cetra. Sudarulun Direktur Utama PT Garuda Indonesia, TBK Persero, Pahalanugrah Hamansuri menyudahi polemik kosongnya kursi Direktur Operasi perseruan dalam daftar direksi terbaru. Hal ini dengan mengajukan dua pejabat setingkat direksi sebagai calon Chief of Operation dan Chief of Maintenance ke Kementerian Perhubungan. Pahala menyebutkan pengajuan posisi Kemenhub untuk memastikan terpenuhinya standar aturan sipil aviation safety regulation serta standar regulasi safety operation dan maintenance yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Garuda selalu berkomitmen memastikan seluruh perangkat struktur organisasi perusahaan dapat menunjang terciptanya standar safety, operation, dan maintenance yang tetap terjaga kualitasnya. Sebagai maskapai nasional, Garuda menurutnya menyadari aspek keselamatan merupakan landasan utama berlangsungnya bisnis perusahaan. Sudarlun Front Pembela Islam menduga ada aktor intelektual di balik pembakaran mobil yang terjadi di dekat lokasi tablik akbar yang digelar oleh FPI di Jakarta. Untuk itu, organisasi pimpinan Rizik Sihab tersebut meminta polisi memburu siapa aktor intelektual tersebut. Pimpinan FPI DKI Jakarta, Muhsin Alatas, mengatakan tak hanya polisi yang diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tentara Nasional Indonesia pun didesak untuk membantu polisi membongkar pelaku pembakaran mobil tersebut. Tak lupa Muhsin mengingatkan agar dua lembaga tersebut jangan berhenti di aktor intelektualnya, tapi juga mencari tahu siapa penyandang dana dari aksi tersebut. Muhsin lantas mengingatkan agar Laskar EPI serta seluruh elemen organisasi Islam lainnya untuk tidak mengambil tindakan sendiri. Sudarlun, Turki telah memulai referendum pada minggu waktu setempat untuk menentukan kekuasaan Presiden Taip Erdogan yang dapat mengubah sistem politik negara dua benua tersebut. Sebanyak lebih dari 55 juta pemilih akan mulai memberikan suara mulai hari ini. Puluhan juta warga Turki tersebut akan mendatangi lebih dari 167.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh negeri. Pemungutan suara sendiri dimulai pada pukul 8 pagi waktu bagian timur Turkiat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat dan ditutup pukul 5 sore atau pukul 21 waktu Indonesia Barat warga Turki di luar negeri telah memberikan suara mereka terlebih dahulu. Dari Nusrum Serambi Tanjung Permaskian berita malam edisi Minggu 16 April 2017 berita pagi Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 07.00 waktu ini. Berita malam ini juga bisa anda anda sedang mendengarkan berita utama